Ma'ashu'allah asyadida al-Qurma Bapak-bapak, ibu-ibu Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Alhamdulillah Sampai malam hari ini Kita masih beri kesehatan oleh Allah SWT Sehingga dapat Ikut melaksanakan Wajiban sholat isya berjamaah Dilanjut dengan hadir Majlis Tahlim Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan Mendapatkan pahala yang berlibatkan dari Allah Subhanahu SWT Bapak-bapak, ibu-ibu yang berrahmat oleh Allah Sebagaimana biasa di dalam pengajian tafsir Yang dilaksanakan keliling Yang hari ini bertempat di Masjid Magdalul Amal Masjid Magdalul Amal Di Simasari mudah-mudahan kita amalan kita diterima semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala di masjid itu. Sebagaimana biasanya kita membaca terjemahan dari departemen agama, kemudian saya mengambil keterangan dari kitab At-Tafsir Al-Qurthiyah yang biasa darah Ashyikh Muhammad Ali As-Soduni. Beliau warga Syriah yang menetap di Makkah Beliau sudah sebut Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan dengan Allah SWT Al Sebelum saya membaca Saya menerangkan tentang uh, Surat Al-Dazbir Ayat 32 Surat Al-Dazbir ayat 30 atau halamannya 99 4 hal yang belum dibuka silakan dibuka halaman 99 4 ayatnya 32 judul yang diberi oleh departemen agama adalah yang menerima dakwah akan mendapat dan yang menolaknya akan masuk neraka. Di sini maksudnya dakwah adalah dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wasalam. Yang menerima berarti masuk Islam. Yang menerima berarti masuk Islam Nah, yang menolak di saat itu berarti mempertahankan kekafiran. Begitu ya. Jadi. Di sini orang yang masuk Islam akan masuk surga, sedangkan orang yang tetap kafir akan masuk neraka. Nah, ini ayat berkaitan dengan ayat-ayat uh, sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya secara ringkas bahwa di sana membicarakan tentang apa itu neraka, bahwa neraka itu macam-macam namanya ada beberapa nama di dalam uh, seluk-beluk teraka ada salah satunya adalah sakor ada lagi kita pernah dengar namanya teraka jahanam ya ada teraka woe dan lain sebagainya sedangkan teraka sakor ini di dalam ayat 30 disebutkan alaihatis ada ashar mana neraka sakor itu dijaga oleh 19 malah ikan Neraka sakor adalah neraka yang dijaga oleh 19 malah ikan Sebagaimana kita terlalu saya mereview ulang Supaya nanti sambung Bahwa orang yang dimasukkan ke neraka sakor Itu Kulitnya akan mengelupas setiap saat Dan setelah mengelupas langsung kulit Allah dikembalikan lagi Kemudian disiksa lagi, mengelupas lagi Dikembalikan lagi untuk mengelupas lagi Demikian dan seterusnya Yang dulu saya terangkan, coba kita membayangkan Kalau kebetulan tangan kita ini ibu-ibu barangkali ya yang suka menggoreng-goreng, ya. ya goreng tempe, goreng tahu. Suatu saat, naulubilah, kok tangannya ini ketiban atau kejatuhan apa minyak yang panas itu ya? Biasanya apa yang terjadi? Akan membekas. Kalau minyaknya cuma satu pelatihan satu cetik, ya ada terasa. Tahu kalau minyaknya itu satu sendok misalnya ya lumayan itu kalau sendok biasa cincuk makan. Gimana kalau satu sendoknya satu cincung, cincungnya bakso atau cincungnya sob satu itu dalam keadaan minyaknya apa ini mendidih pasti kulitnya akan apa mengelupas meloncat kira-kira. Jawa ya. Tu berapa lama itu menunggu sembuh? Menunggu dingin aja kan lama. Ya. Kadung budi dingin, agak kan? nah, lama. Sebocah jalan paling cepat satu jam. Kebetara diolesi dengan minyak atau dengan body dengan apa. Dah ya. kalau sudah sembuh sudah dingin tiba-tiba kecipatan lagi, ketumpahan lagi minyak lagi, diolesi lagi dingin lagi titipan lagi dan seterusnya selama berjadi. Raka itu baru tertimpa minyak goreng padahal di dalam keterangan sebelumnya dulu saya sampaikan kalau saya gambarkan raka itu adalah sumur maka raka sakor termasuk bibir sumur yang paling dekat dengan dataran. dengan keramik barangkali gitu ya bibirnya itu apa namanya? bersumbur itu ya, listnya sumur ya kepana, apa bilangnya orang sih, bu buknya sumur ya, buknya yang atas ini sumur yang bulat ini bukan sumur por, sumur lama, sumur yang pakai ngansu itu, nah, ini kan ada yang di tembok atas itu ya, saya gambar. Sedangkan kan yang paling dalam adalah raka yang disitu tempatnya orang munafik dan orang kafir yang merani islam nah kalau yang ini adalah orang kafir nanti ada keterangannya orang kafir dituntut untuk sholat tidak mau sholat padahal dituntutkan mati islam ya. maksudnya diajak masuk islam tidak mau maka mereka dimasukkan neraka sakor. saya gambarkan neraka sakor adalah neraka yang terhitung dingin dibandingkan dengan neraka yang paling dalam kerang neraka jadi kalau di beber neraka atau yang paling atas yang dekat dengan bataran dekat dengan bumi bukan bumi, dengan tanah atau dekat keramik lah barangkali gitu ya, gampang hanya, Itu itu di situ terdiri dari batu-batuan jadi temboknya Temboknya yang paling atas itu terdiri dari batu-batuan. Nah, kalau ada orang menginjak salah satu batu yang ada di neraka yang paling atas, begitu kakinya menginjak, maka seketika itu juga yang mendidih adalah otaknya. Jadi begitu kaki menempel, maka yang mendidih adalah otaknya. Itu neraka yang paling dingin gambarannya neraka yang paling dingin ya. gimana sekarang neraka yang paling panas? ya gak bisa bayangkan nah, di neraka yang paling dingin itulah begitu orang dimasukkan ke dalam neraka itu maka kulitnya akan mengelupas setelah mengelupas dikembalikan lagi oleh Allah kemudian dengan panasnya neraka sakur itu mengelupas lagi dikembalikan lagi, menglepas lagi dikembalikan lagi, demikian dan seterusnya. Ya, itu gambarannya neraka sah lah orang-orang yang mengingkari hal yang demikian itu maka mereka mengatakan apa, tidak ada neraka sahaja tidak ada neraka, tidak ada, ya sudah kita hidup ya hidup itu orang-orang kafir Yang orang-orang kafir maka dijawablah oleh ayat ini kalah walokomah kalah sekali-kali tidak sekali-kali tidak maksudnya kamu mengatakan tidak ada neraka itu tidak demikian pasti ada neraka sahabat itu kalah sekali-kali tidak maksudnya hei orang kafir yang mengingkari adanya siksa neraka khususnya neraka sakor yang dijaga oleh 19 malaikat. Kamu yang mengingkari itu sekali-kali tidak benar kamu itu. Sampai Allah bersumpah wal qamar demi bulan. Begini, kalau manusia atau orang kita-kita ini kalau bersumpah harus atas nama Allah. Wallahi demi Allah. Kak ya? Atau misalnya bil Ka'bah Dengan Tuhannya Ka'bah Siapa Tuhannya Ka'bah? Allah SWT Tapi kalau Allah yang bersumpah Biasanya Allah Bersumpah itu kadang-kadang Atas nama dirinya sendiri Tapi juga Allah bersumpah dengan uh, Makhluk yang diciptakan Yang makhluk itu mempunyai nilai Yang sangat besar Ada manfaatnya Contohnya bulan, bulan dalam keadaan uh, apa? Purnama, komar, ya, kalla komar dan demi bulan. Kalau gini, kalau komar sendiri itu secara umum ya, bulan secara umum boleh dalam keadaan sabit, boleh dalam keadaan tengah-tengah, mm -hmm. boleh dalam keadaan terang-terang atau bulan ur nama tapi kalau badar ya al bedru kalau badar itu biasanya ya tepat pada dalam keadaan bulan ya biasanya demikian tapi komar di sini yang mencakup artinya wah Allah bersumpah atas nama bulan maka bulan itu mempunyai nilai lebèr mempunyai rahasia-rahasia karena itu perhitungan pun bagi manusia ini ada namanya perhitungan komaria menggunakan bulan dan bulan itu mempunyai manfaat khususnya bagi para nelayan atau juga bagi orang-orang yang pergi melewati langit nah, kayak satelit-satelit kayak gitu ya mereka juga tetap menggunakan bulan sebagai salah satu pedoman ya dan lain sebagainya intinya setiap Makhluk yang dijadikan sumpah oleh Allah pasti mempunyai nilai yang ada, Kalaupun kita tidak tahu bukan karena tidak ada nilai plusnya, tapi kitanya, kitanya yang kurang mempelajari tentang hal itu. Banyak ya sumpah Allah Swt. Seperti juga di sini lanjutannya walaihi kita dan demi malam ketika telah berlalu. Kapan itu malam? Ketika telah berlalu berarti menginjak suh buh, malam menginjak suh buh. Nah, itu dipergunakan uh, untuk sumpah. Menurut para ulama, malam itu ada yang membagi sebagai uh, tiga bagian. Bagian pertama namanya uh, Al-Laylatul Qula, kemudian yang kedua namanya Al-Laylatul Thaniyah, yang ketiga Al-Laylatul Thalithah atau mula gustu dan akhir. Nah, pertama, pembagian pertama itu kalau kita masuk maghrib sebut saja jam 6, sedangkan subuhnya kita pakai jam 5 untuk hitungan gampang. Maka hitung aja berapa itu? 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5. 10 jam 10 jam itu dibagi 3 Berapa jadi? 10 bagi 3, 3 jam setengah ya Kurang lebih ya 3 jam setengah Maka yang dikatakan Adzulutul awal Malam pertama Itu 3 jam setengah Berarti mulai jam 6, 7, 8, 9, setengah, 10, 10 Setengah, 10 Menurut para ulama, Adzulutul awal Pertama itu disunahkan orang untuk berzikir kepada Allah, murojaah ilmu, memperdalam kegiatan-kegiatan keislaman semacam hari ini. Ya. Mungkin kalau kita di wilayah Indonesia atau di Malang atau di Jawa ini, ya ada acara-acara di kampung-kampung, ya tahlilan, ya ada waulid, terus pengajian. Ya itu pada asal-usul awal pertengahan pertama itu tempatnya, misalnya aktivitas malam, aktivitas malam. Nah, kemudian yang kedua berarti mulai setengah sepuluh, setengah sepuluh, setengah sebelas, setengah dua belas, setengah satu jam satu ya. Nah jadi mulai jam berapa? Jadi setengah sepuluh sampai jam satu waktunya istirahat tidur, waktunya istirahat sunnahnya ini tidur. Nah setelah jam 1 berarti jam 1 2, 3, 4 setengah 5 ini dia mulai mendekatkan diri kepada Allah lainnya dipakai sumpah waktu atur -atur akhir terakhir pertengahan terakhir dipergunakan oleh Allah semesta sebagai sumpah. Apa itu? Warna ini dan malam ketika telah berlalu alias menjelang subuh. So. Kapan menjelang subuh? So, kalau kita menghitungnya biasanya misalnya di televisi itu ya, kan ada ya, siaran TV itu kalau sudah di atas jam 12, selamatnya selamat apa? Selamat pagi. Iya enggak? Bukan selamat malam, selamat pagi. Berita-berita itu ke radio atau apa kalau sudah di atas jam 12 lebih, atau di atas jam 24 namanya selamat Pak. pagi ya itu mengikuti di sini sudah dekat dengan pagi matahari terbit atau waktu subuh baik itulah waktu-waktu yang ditergunakan sumpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa subhi ila asbar dan subuh apabila mulai terang kapan itu subuh? Jadi mulai dengan terbitnya Fajar, sotik Sampai terbitnya Mata hari Ya itu subuh Baik Sesungguhnya Sakor Ini kembali pada ayat sebelumnya Sesungguhnya Sakor atau meraka Sakor itu Adalah Salah satu bencana Yang amat besar Bagi orang yang mengingkari apa firman-firman Allah alias mengingkari ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Secara ringkas, secara ringkas ada salah seorang uh, kafir purush yang bernama Abdul Malik ibn Mujirah Walid Walid bin Mujirah itu suatu saat mendengar. Nabi SAW dalam keadaan sholat membaca ayat-ayat Al-Qur'an Walid bin Fuhiro ini tajab, merasa heran, kok hebat Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi Muhammad Ringkas cerita, dia cerita kepada kawan-kawan kafirnya Kemudian kawan-kawan kafirnya itu menolak berita dari Walid bin Fuhiro Apa kamu sudah terpengaruh sama Muhammad? Ringkas cerita, akhirnya Walid bin Mugiro tak kan? jadi masuk Islam dia marah-marah, marah, marah. Saya tidak akan beriman kepada Muhammad. Muhammad adalah tetap musuhku. Nah maka Walid bin Mugiro dan orang-orang yang menyertainya inilah, jadi ancam jenaka sah. Itu ringkasnya di media, ya. Maka, ya, dia. Kayanya mengatakan Inna ha lah Al Kubar sesungguhnya sabet itu adalah salah satu bencana yang amat besar nabi rasulullah shallallahu sebagai ancaman bagi manusia manusia siapa manusia yang kafir liman shalikum ayat takod ma'awiyat al yaitu manusia yang bagi siapa diantara manusia-manusia itu atau diantaramu yang berkehendak akan maju menerima Bacaan Nabi Muhammad atau mundur atau menolaknya. Tadi cerita tentang Nikas. Al-Walid bin Muhirah sudah mau menerima. Walid bin Muhirah mau menerima ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena pengaruh kawan-kawan kafirnya dan kesombongan hatinya, maka dia mundur, tak jadi menerima. Adikata dia setelah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Dan dia merasa tertarik masuk Islam Maka dia akan dimasukkan surga Tapi sehubungan dia tetap mempertahankan kekafirannya Maka wali bin Muhiro diancam masuk Raka Sahur Itu demikian Kulunafsin bimaga sahabat sholhinah Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Alul ya, kita ini mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Karena itu dikatakan Hasibu al-Fusabu kubalaanku hasabu. Hitung-hitunglah amal peribadi kalian sebelum dihitung oleh malang ikan petugas perhitungan, ya. Jadi, kita ini sebaiknya sering menghitung amal-amal kita Mulai dari bangun tidur Bangun tidur, ini hari ahad, tadi pagi kita hitung Habis bangun tidur, melek motonik, melek lipate, ya, cek matanya terbuka Apa yang kita lakukan? Apa langsung misalnya bangun tidur? kita pergi ke kamar mandi wudu misalnya. Kalau seperti lagu anak-anak itu bangun tidur ku terus mandi, enggak usah wudu ya. Ya enggak dapat apa-apa, tapi bangun tidur ku terus wudu, ya berarti dapat pahala, kan gitu. Ya. Kalau kita kok bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa gosok gigi, gosok ya, gigi kalau diniati siwak membersihkan karena sunah, Allah dapat pahalanya tapi setelah saya ingin sehat, itu toh, tanpa niat dipakai siwak ya cuma dapat sehat, gak dapat pahala ya terus apa, kamu tidur terus mandi, tidak lupa membosok gigi terus habis mandi, aku tolong ibu apa, menyapu nyabuh misalnya ya bagus, nolong ibu tapi mana sholatnya kalau nah, yang kita, tapi dapat pahala yang bagus, gak begitu bangun tidur, terus terus misalnya. mandi bolehlah bangun tidur, ku terus mandi ditambah dengan mudu. Ya, habis itu ku sholat sholat kan gitu mestinya ya. Mas, kalau itu yang dilakukan maka kita bisa menghitung Abis sholat sholat sholat ngapain? saya berikir kepada Allah habis itu persiapan kerja, waktu mau kerja ngapain? oh saya sarapan pakai bismillah enggak sarapannya oh saya pakai kalau ada mudda yang penting sudah wis kata orang semursari si si penting badok ya, ya langsung beli yang dapat apa-apa dapat kenyang. Tapi kalau saya niat makan ini bismillah rahib agar memberi kekuatan pada saya dan saya nanti bekerja milai taala dalam mencari nafkah untuk keluarga maka semua itu akan didapatkan pahala. Jadi kalau kita bisa ngitung setiap hari kita bisa menghitung amalan kita Banyak mana? Amalan baik yang bertendensi aneha, ibadah, atau sekedar amal manusiawi saja. Apa amal manusiawi? Ya, wong pelakup pelakup kan manusiawi, ya dah. Wong mangan, wong apa orang lapar makan manusiawi. Apa saja itu? Kalau sekedar manusiawi tak dapat apa-apa. Jinas ya, kita jalan-jalan tak dapat apa-apa. Tapi kalau kita jalan dari rumah ke masjid niatnya ibadah, dapat paham? Takalah sama-sama dengan jalannya pakai jalan kaki. Tergantung dari niat kita masing-masing. Maka dalam dikatakan hasibu amaluzakum. Hitunglah amal ibadah kalian, amal kalian qabla an-nuhs belum dihitung di akhirat nanti. Kalau sudah yang hitung itu di akhirat, kita tidak ada persiapan rugi nanti ya illa ashaban nabeen kecuali golongan kanan maksudnya golongan kanan maka orang-orang golongan kanan adalah golongan yang baik golongan kanan adalah orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala fi jannati yataasaluun mereka itu berbincang-bincang orang yang sudah masuk surga akan berbincang-bincang menikmati sedangkan di surga juga ada tingkatan-tingkatan sama dengan di neraka ada tingkatan-tingkatan di surga itu ada tingkatan yang paling tinggi jenazah alien ya paling tinggi ada yang biasa surga surga biasa ada jenazah atau dan macam-macam saya gambarkan demikian ini adalah di tempat-tempat muda-muda yang masih senang atau hobi biasanya rekreasi ya. kalau di Malang ini kan ada sebut saya jatim pak Itu kan bukan jatim pak Orang mau masuk surga Saya ibaratkan orang itu masuk jatim pak Saya ibaratkan ini ya Orang yang mau masuk jatim pak Kalau uangnya pas-pasan Berapa itu sekarang? Jatim pak masuknya berapa? Kartis masuk pintu besar itu berapa? Rp50.000 Sebut Rp50.000 ya sebut saja lima puluh. Kalau orang rekreasi ke jatimpat hanya membawa uang enam ribu, maka dia masuk bisa masuk, tapi dia menikmatinya ya apa yang omong-omong di situ punya uang sepuluh ribu dipakai beli minuman, ya dah habis. Nah begitu ada tempat-tempat yang permainan baru. Usahanya apa itu yang naik turun, naik turun gitu ya Kartik saja 25 Dia tak bawa duit, dia cuma lihat dong Betul? Bisa cuma melihat dong Paling bisa gratis Contoh gratis itu kalau ngajak anak kecil playground itu kan gratis ya Loncat-loncat di mana? Loncat-loncat di pasir yang putih itu gratis kalau ada ayunan gratis, tapi kalau mau mainan, bong bongkar bayar gitu biasanya, bayar lagi, betul? Kalau tidak punya duit, ya cuma bisa milih, ha. paham ya? Ada di situ, apa ya biasanya anak muda-muda sekarang itu, buah hantu itu ya, bayar lagi, mau masuk buah hantu, bayar lagi. Berapa biasanya? Sebut sepuluh ribu, uangnya habis, ya cuma hantunya dilihat dari luar saja mau oh, cuman bawahnya uang berapa? 60 ribu jelas tapi kalau ada orang atau anak muda memang niat dia mengumpulkan uang sampai dapat 1 juta misalnya anak muda-muda uang 1 juta saya mau masuk di jatimpan bila perlu jatimpan yang terusan itu Inepi, misalnya ya Jatim ke 1 dan gap 42. Ya, apa saja di situ permainan dia masukin, setiap ada karcis apa dia masukin. Puas dia pula. Betul? Itu namanya rekreasi niat. Betul-betul niat nyeleng. -nye. Ya, 1 juta harusnya dipakai rekreasi. gampangnya begitulah gambaran surga. Surga itu macam-macam fasilitasnya. Kusur, apa kusur? Istana-istana, uh, jadi Zabarjan kadang ada istana yang dibangun dari batu-batu pualam dan permata yang indah-indah. Pasti banyak lagi, fasilitas mati yang lainnya. Loh kalau kita ini sangunya, sangu amal baiknya hanya 60 ribu dan sampai 1 juta. Ya kita masuk surga. Kita masuk surga, ada di situ yang gratis-gratis. Contohnya, ya, Contohnya ada sungai di situ. Sungai yang mengalir air-air seperti minuman susu campur dengan uh, madu, itu omong, omong boleh diminum kapan saja gratis. Tapi, kalau kepingin masuk dikusur alias Istana-istana yang megah dari zaporijat, dari batu kualam, berukom satu amal soleknya cuma enam puluh ribu yang cukup melihat dari luar kok. Sedangkan kalau ada keluarga kita yang amal ibadahnya banyak dikumpulkan, maka mereka dengan megahnya bawa voucher, ya daftar paling yang wajib rumahnya siapa itu itu oh ini di sini ada museum, semuanya para nabi misalnya yang di dalamnya, boleh saya masuk? Ditanya, kemana? Sanggumu? Oh ini saya dulu ahli tahlilan, saya aktif tahlilannya, ini aja paket masuk, dia bisa masuk karena sanggunya banyak persis macam itu, tergantung kita masing-masing, ya, sudah. Kalau kita kepingin masuk surganya dengan sempurna ya samu yang banyak ibarat orang masuk jati empat samu berapa tadi? Samu satu juta. Apalagi kalau satu dua juta ya bisa nginep bisa segala macam. Apalagi kalau punya satu miliar jati empat dibeli ya bawa pulang begini ya, dan lain sebagainya jelas ya itu maksudnya. Nah orang orang yang ada di dalam surga itu mereka juga bincang bincang perasaan membicarakan orang-orang yang ada di neraka fi jannati yataasalu fi di dalam surga mereka tanya-menanya berbincang-bincang ahli mujrimit tentang keadaan orang-orang yang masuk neraka yang berdosa orang-orang kafir lho kita punya teman ya si David mana si David Uh, kristian dia, iya di dimana jeneraka, yuk kita lihat yuk itu orang surga dia ini dincang, ayo kita lihat kemudian ditanya kita, kita tanya sama si David ya. David, David masalah di sakor apa apakah yang menyebabkan atau memasukkan kamu ke dalam sakor dia yes, Apa penyebab kamu David si Kristen mencobah kamu masa meraka? Jawabnya David begini. Qalu lamna minal musaddiqin. Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat karena tidak mau masuk Islam. Kalaupun ada orang kafir, mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen, mau Yahudi, mau segala macam Kok sholat tapi tanpa masuk Islam Maka sholatnya ditolak oleh Allah SWT nah, Jelas ya? Jadi kalau kamu kalian yang orang-orang kafir Mau masuk surga Harus masuk Islam setelah masuk Islam Kamu harus sholat Kalau kamu tidak sholat Apalagi tidak masuk Islam Maka kamu akan masuk neraka. Jadi begini Ternyata orang kafir itu diperintahkan sholat orang kafir itu loh diperintahkan sholat agar sholatnya sah, maka orang kafir itu harus masuk islam andai kata orang kafir itu tidak diperintahkan sholat maka jawabnya bukan kalau lu lantaku minalku bukan kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat tapi mungkin dia mengatakan kolu lamna kuminal muslimin karena kami bukan termasuk orang islam betul tapi justru mereka menjawab kami bukan termasuk orang yang ahli melaksanakan sholat jelas ya Nah, karena itu menurut para ulama orang kafir yang tidak sholat itu dapat dua siksaan siksaan pertama Karena dia tidak sholat, sebagaimana yatim ini, seksaan kedua karena dia tidak masuk is. Nah, itulah maksudnya. Jelas ya? Walam nabu tuh walam nabu, walam nabu miskin. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Kalaupun ada orang kafir sodako, itu sodakonya tidak diterima oleh Allah. Perlu diketahui kalau kita misalnya umat Islam biasanya merayakan hari raya Idul Adha, kemudian ada orang non Muslim nyumbang kambing itu amalnya habakan mangkuro, amalnya itu sia-sia, tidak dapat pahala. Orang kafir itu loh, walaupun dia ikut bangun masjid misalnya, ada orang kafir bangun masjid selagi dia kafir itu bukan orang baik, tetap orang jahat ya, di hadapan Allah. Orang yang baik ya, di hadapan Allah adalah orang yang beriman kepada Allah saja. Kalau ada pertanyaan, mana lebih baik? Orang kafir ahli sedekah sama orang Islam pelit? Pelit, pelit, pelit, pelit sekali sudah, ya? ya. Jawabannya orang Islam pelit jauh lebih azdul daripada orang kafir ahli syataqoh itu di hadapan Allah bukan di hadapan manusia manusia kita-kita ini belum tentu masuk surga atau neraka belum tentu kadang-kadang orang sekarang beda mendeng itu kafir enggak apa-apa yang penting baik hati daripada yang muslim tukang akali tetap itu salah kalimat orang kafir sebaik-baiknya orang kafir pasti masuk neraka sedangkan sejelek-jeleknya orang yang bersyahadat walaupun dia masuk neraka tapi masuk nerakanya terbatas kalau sudah selesai tugasnya di neraka selesai apa tugas neraka dicuci ya pakai deterjen sana ya. Jadi dipakai deterjen sampai bersih, sudah di londre, ya, di seraka, bersih, maka dia akan masuk surga. Sedangkan sebaik-baik orang kafir sama sekali tidak akan masuk surga. Sama sekali tidak akan masuk surga karena kekafirannya. Kalau misalnya ada orang kafir, dia bangun 10 masjid, orang kafir bangun 10 masjid. Ya, dan kan ada orang muslim koruptor tukang mabuk tukang membunuh orang yang penting dia tetap beriman ya. jahat mana lebih abdol di hadapan Allah tetap yang muslim lebih abdol kalau kita suruh pele suruh pele pele jadi apa muslim yang norak, korak barangkali ya atau jadi orang kafir yang baik hati, maka kita wajib memilih jadi orang Muslim yang baik hati. Ya, jadi orang Muslim yang baik hati, maka kita akan mulus akan masuk surga itu harapan kita. Baik, teruskan. Wakuna nahu tu malikoh ibadat dan adalah kami membicarakan. Yang batin bersama dengan orang-orang yang membicarakannya maksudnya orang-orang kafir itu mereka juga bincang-bincang di antara mereka sebelum masuk neraka terkala di dunia sama-sama mengingkari ajaran agama Islam ya sudah pasti loh. kalau orang, orang muslim orang kafir akan membicarakan kita iya dah itu pasti nah itu mereka ditanya kenapa kamu masuk neraka? duluk kami rasa-rasa tatkala kami di pihara kita ngerasani orang Islam tatkala kami di Kristen di mana gereja kita juga ngakan ngatang orang Islam dan seterusnya maka mereka inilah yang akan diancam selama-lamanya di mana mereka? jahanam wa kunna nukdzibu biyaumiddin dan adalah kami mendustakan hari pembalasan yaitu hari kiamat ada, ada analogi hingga datang kepada kami kematian. Mereka tetap uh, menjadi kafir sampai meninggal dunia. Dan mereka inilah yang diancam oleh Allah Subhanahu Wataala untuk masuk neraka selama Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini. Saudara-saudara kita, adik-polan kita, sahabat-sahabat kita, khususnya keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa dari sengsata neraka dan kita diampuni oleh Allah sehingga kita bisa masuk surga. Ma'an nabiyyi wasiddiqi wasyuhada wasalihi wa hasunallaihi rafiqa. Dalikal fa'lullah wa qad fa'i 'adiman harakalih saya sampaikan pada waktu minggu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh